Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa muala Asyadu an la ilaha ni Allah wa ta'lila shariqa Wa asyadu anna Muhammadan abdiku wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Tasliman kashira Fadfiddir rahimah wa rahimahumullah Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan banyak karunia kepada kita Dan juga Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita pada suri kali ini Berkaitan dengan kegiatan kita dan hadirnya Setelah pasir di tengah-tengah kita e, Dalam pertemuan ini melihat Perlunya kita mengenal dan memahami Dan bagaimana sebaiknya sikap kita Menghadapi hal-hal yang kadang-kadang merupakan Untuk atau buat Atau ikhlas dari fitnah Yang terjadi di kalangan Salafin Dan juga ternyata ada di tempat kita ini Atau di sekitar kita ini yang kadang-kadang membuat sebagian teman apa istilahnya ketat atau mungkin ada bahas emosi atau gemes dan semisalnya maka kami meminta atau berkumpul untuk kita mendapatkan beberapa pak yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Basir agar ya mudah-mudahan bisa menjadi sebagian bekal kita di dalam menyikapi hal tersebut dan juga tentunya berkenaan si manhaj Ahli Sunnah Wal Jamaah seperti ini yang mestinya kita bisa penterang tenang bisa berbahagia, bisa berbangga dan kita harapkan sampai kita bawa nanti menghadap masalah. subhanahu wa untuk itu saya minta kepada untuk bisa menyampaikan beberapa maui baju untuk kami berkaitan dengan hal itu maka kami serahkan kepada Inna alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وممن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد Merupakan kesempatan yang sangat membahagiakan sekali bisa berkumpul dengan antum Dalam rangka saling bersaudara karena Allah Saling mencintai di atas manhad salaf Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan ini semua sebagai sebab kita meraih keutamaan yang sempurna di sisinya pada hari kiamat nanti InsyaAllah Masalah fitnah yang terjadi di kalangan salafi Memang mau tidak mau, suka tidak suka Kita akan Bersentuhan atau bersinggungan dengannya Tapi tentu saja Kita Berusaha untuk menyikapi Semua itu sesuai dengan ilmu Dan itu menjadi Kita semakin termotivasi Untuk semangat belajar Karena kita ketahui bersama Semua permasalahan Dalam agama Bahkan juga dalam urusan-urusan dunia Jalan penyelesaiannya adalah Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah mudahkan baginya jalan keluar Makanya semua fitnah Jalan penyelesaiannya adalah bertakwa Semakin semangat menuntut ilmu Semakin berusaha untuk mengamalkan ilmu Kita kenal semua akhtar yang Sahih, yang ma'ruf dari Seorang Tabiin, Thalib bin Habib rahimahullah taala yang mengatakan idza waqa'atil fitnatu fa'tfiuha fa bittaqwa. Kalau terjadi fitnah, maka padamkanlah kobarannya dengan takwa. Faqila ada yang bertanya, "Wa ma Apa maksudnya takwa itu? Qala, maka beliau menjawab, "Anta ma la 'ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi 'ala nurin minallah." khaufu ikrab Allah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya petunjuk ilmu darinya karena kamu mengharapkan pahala darinya dan kamu meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya petunjuk atau ilmu darinya karena kamu takut siksaannya ini sebaik-baik cara untuk menghadapi fitnah terkhusus fitnah di kalangan salafiyyin tentu lebih rumit lebih butuh Sikap kehati-hatian Lebih butuh kesabaran Dan lebih butuh banyak belajar Untuk menyikapinya Sebaik-baik cara kita bertanya kepada ustad Kita bertanya kepada para ulama Kita berusaha untuk diam Karena fitnah di kalangan ahlu sunnah Fitnah di kalangan ahlu sunnah Kalau kita ikut berbicara Benar pun bicaranya kita Sudah dianggap salah Karena bisa menambah permasalahan. Yang paling terbaik, kalaupun kita tahu, kita diam. Kita berusaha untuk memperkecil masalah, bukan menambah masalah. Maksudnya supaya tidak banyak orang yang ikut bicara masalah ini, karena kita ketahui kaidah dasarnya dalam menghadapi fitnah, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, orang yang Berjalan menuju kepada fitnah itu lebih buruk daripada yang sekedar berdiri. Orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Pokoknya semakin kita menjauhi fitnah itu semakin baik. Apalagi ini fitnah yang terjadi di kalangan salafiyin. Saya katakan kita sebasalah menghadapinya karena kita akui dan kita anggap mereka adalah termasuk salafiyin ahlus sunnah. Dengan segala kekurangan, atau yang kita anggap salah pada diri mereka Sebagaimana juga kita seperti itu Ketika kita ditanya Apakah boleh kita bermajelis dengan mereka Duduk mengambil ilmu, tidak mungkin kita larang Maksudnya kita mengatakan jangan hadiri majelisnya Ahlu Sunnah <tuh> Tapi ketika kita mengatakan hadiri Kita juga khawatir Jangan-jangan hadiri sekali Setelah itu langsung mentahatir kita Karena yang mereka anggap sebagai ajaran yang paling pokok Adalah masalah tersebut Baru ngaji sekali yang kalau kita Pembahasannya adalah usulul salatah mereka punya ada usul yang lain. Selain tiga usul, tiga landasan, ada landasan lain, yaitu mengenal siapa orang-orang yang ditahdir. Ini kan repot kita. Dalam dalam satu sisi kita ingin menerapkan kaedah ahlu sunnah wal jamaah, ahlu sunnah itu kalau punya kesalahan, ditinggal kesalahan, diambil kebaikannya. Kita menerapkan sama mereka seperti itu, tapi akibatnya setelah itu mereka akan berpaling meninggalkan kita, tidak salah membuat kacau terhadap dakwah kita. Ini yang Menjadikan kita bersikap terhadap mereka Harus lebih hati-hati Alakulihal -hati. ayolah Fitnah ini sudah lama antum ketahui. Dan mungkin itu Akibat dari pertama keterbatasan ilmu Dan takwa kita Kata para ulama, para sahabat itu Fitnah di kalangan mereka lebih kecil Karena ilmunya mereka lebih sempurna Dan ketakwaannya lebih tinggi Memang ada fitnah di kalangan sahabat Tapi dibandingkan generasi setelah mereka Di kalangan sahabat sedikit sekali Kemudian juga kita harus mengakui Ini akibat dari meninggalnya para ulama besar Ahlu sunnah wal jamaah. Setiap kematian orang yang berilmu Akan menjadi sebab munculnya bencana di tengah umat Dimulai bencana terbesar adalah Wafatnya Rasulullah SAW Wafatnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anu ajma'in Kemudian wafatnya para ulama ahlu hadith Di dalam kitab Tadakiratul Hufat Imam Ad-Zahabi Beliau pernah menyebutkan dalam biografinya Ishaq Ibn Furat Kalau saya salah ingat, salah seorang ulama Yang sezaman dengan Imam Bukhari kurang lebih Ketika beliau meninggal Dan meninggal bersamanya sekitar dua orang ulama Di komentari Imam Ad-Zahabi Ketika menyebutkan meninggalnya mereka ini Wa misluha ulai thalatha Iza khalat Madinaton anhum fi amin pada bana ala ahliha naqsh Orang-orang yang seperti mereka bertiga ini kalau satu tempat satu negeri kehilangan mereka dalam satu waktu maka sungguh akan nampak kekurangan dan bencana pada penduduk negeri tersebut <coughs> Sehingga para ulama kalau anda perhatikan ketika menafsirkan firman Allah anna nanqusul arda min atrafiha Awalam yarou anna naktil ardhanan kusuhamin atrofihah. Apakah mereka tidak melihat kami menatangi bumi dan mengurangi bumi dari tepi tepinya? Ini yani menjadikan bencana pada bumi ini. Diterangkan oleh para ulama makna bencana yang menjadikan bumi ini berkurang kebaikannya adalah ma'utul ulama wasulahak. Meninggalnya para ulama dan orang-orang yang soleh. Karena banyak yang meninggal para ulama besar. Rahimahumullah, walaulazaki, alollahi ahad. Dan yang tersisa adalah kita kita yang ilmunya masih sangat terbatas. Kudaan Shelton dan fitnah di akhir zaman begitu besar terjadi fitnah. Dan sungguh luar biasa terjadi fitnah. Ketika dulunya masih ada mereka mereka ada masalah ditanyakan kepada Syeikh bin Bas, kepada Syeikh Alwani, kepada Syeikh Abu Thaemin, Alhamdulillah para uh, Ikhwan pun menerima dengan lapang. Saya ingat dulu waktu terjadi permasalahan <coughs> fitnah awal-awal terjadinya laskar jihad Para masyayah, ya setelah Syah Abdul Muslim ditanya Para masyayah di Madinah waktu ditanya, semua tidak ada yang menjawab Mereka mengatakan, Syah Abdul Muslim sudah berbicara, apalagi gunanya kami bicara. Syah Abdul Muslim sudah berbicara, apalagi gunanya kami berbicara Ini bedanya ulama dengan kita Ulama seperti itu Mereka tidak merasa perlu harus bicara setiap kesempatan, setiap keadaan kalau kita tidak, seolah-olah kalau kita tidak bicara, maka dunia dan seisi nya akan kiamat. Kita harus bicara, akhirnya menimbulkan banyak fitnah karena banyak komentar. Itu yang terjadi. Maka iyalah, wtofilah fitnah ini sejak dulu terjadi berulir. <tuh> saya secara pribadi tidak menganggap diri saya itu paling tahu tentang fitnah tidak. Tetapi bagaimanapun ya, sebagaimana Ustadz Abu Hammam juga. Mengalami awal-awal terjadinya fitnah ini Dan saya waktu itu ketika dasyat-dasyatnya terjadi di Jogja Kebetulan saya waktu itu mondok di Jogja <guluh> mondok di Jogja Saya bisa katakan ini terjadinya awalnya karena kita salah didik Salafi itu selalu dikesankan keras Bermusuhan dengan masyarakat Bahkan bermusuhan dengan orang tuanya <tuh> Semakin banyak musuhnya berarti semakin kuat salafinya ini aneh. Sehingga <coughs> sikap keras yang kemudian sampai akhirnya melampaui batas sampai yang dikerasi juga ikhwan sendiri sudah kehilangan kehabisan musuh maka temannya pun jadi musuh. Yang terjadi adalah seperti itu. <coughs> ketika awal-awal terjadi fitnah ketika saya dan teman-teman belum belajar di Madinah belum mengetahui secara langsung bagaimana sikapnya para masyai saya beranggapan Mungkin sudah begini ajaran sunnah. Tapi kita ragu. Setelah kemudian Allah berikan taufiq kepada kita Alhamdulillah untuk bisa ketemu dengan para ulama, itu ternyata, ternyata ulama tidak begitu ternyata. Tidak seperti itu mereka. Baru-baru saya yang dikenal keras ketika saya temui, tegas tapi tidak sampai selalu ujungnya perpecahan. Maka ini adalah keanehan. Sempat saya bertanya kepada beberapa ikhwa yang kuliah di Madinah dari Yaman Yang lama dan ketemu Sheikh Mubir Saya bertanya, apakah Sheikh Mubir begitu orangnya keras? Kenapa teman-teman yang pulang dari dari Yaman selalu keras? Mentahdir dan seterusnya Maka mereka mengatakan Kalau mereka Sheikh Mubir keras, anak dari Yaman Satu lagi teman saya, orang Yaman Belajar di Sheikh Mubir Antum merasa anak keras? Saya bilang tidak Nah itulah yang diajarkan kepada Sheikh kepada kami Alhamdulillah yang kita sangka juga dari syiah adalah seperti itu Seorang yang sangat gigih dalam mencintai sunnah Yang termasuk apa ini ulama yang banyak menyebarkan sunnah Nabi SAW di Yaman Dan membantah syiah sehingga banyak orang-orang yang berhijrah kepada sunnah Dengan taufik dari Allah kemudian dengan perjuangan beliau Ini yang kita sangka dari orang yang alim seperti beliau Rahimahullah Ta'ala Wa askanahu fasiha jannatihi bimannihi wa karamih itu keadaannya, tapi yang terjadi itulah yang terjadi Akhirnya Seiring dalam perjalanan waktu Kita belajar, kita dapati Bahwa ternyata Metode pemahaman ikhwan-ikhwan kita ini dalam bersikap Ada sedikit permasalahan Maksudnya Kaidah umum dalam akhidah ahlusun wal Jama'ah kita tahu Setiap orang itu mesti berbuat salah tetapi perlu dibedakan kesalahan yang timbul karena penentangan terhadap sunnah dan kesalahan kesalahan yang timbul karena ketidakfahaman, keterbatasan ilmu. Kaidah ini ditakrir dengan sangat indah oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah sewaktu beliau mengatakan wa'lam anna al-khuruja min at-tariqi ala wajhain. Ketahuilah bahwasanya orang yang Keluar dari jalan yang lurus itu ada dua bentuknya. Anda mendengarkan syarah tentang kitab ini dari Syekh Ubaid al-Jalbiri, R.A. di Madinah, dan beliau mengatakan ini merupakan kaedah yang sangat adil ketika menilai kesalahan manusia. Orang yang keluar dari jalan yang lurus itu ada dua, yang berbuat salah itu ada dua. Amal awal farajulun kudzal anitariq wahwa la yuridu illa al khair. Yang pertama, orang yang tergelincir dari jalan yang lurus. Tapi dalam keadaan dia tidak menghendaki kecuali kebaikan. Kata Syekh yang menjelaskan buku ini, beliau mengatakan ini adalah kesalahannya seorang ahlu sunnah. Bagaimana kita ketahui seorang itu ahlu sunnah? Secara, tentu saja, gelapat ugon persangkaan kita. Yaitu buku-buku yang dibacanya buku-buku sunnah. Kajian-kajian yang dihadirnya, kajian-kajian sunnah. Pernyataan-pernyataannya untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah dan raman salafus soleh nyata. Dari buku-bukunya, ceramah-ceramahnya, atau yang lain. Kita tidak tahu hatinya orang. Kita hukumnya orang ini adalah ahlu sunnah. Teman-teman kita yang ngaji, senang melaksanakan sunnah, kita anggap gohernya dia adalah ahlu sunnah. Kalau dia berbuat salah, tentu tidak kita katakan kamu ini mau sengaja menentang sunnah atau menci sunnah. Tidak. Buktinya dia mau, misalnya melihara jenggot, tidak usbil, dan Amal-amalkan sunnah yang lain di tengah masyarakat yang menganggap asing dan aneh penampilan tersebut. Ini sudah lumayan. Sudah satu hal yang luar biasa dari ikhwan tersebut. Kalau dia salah masa kita katakan dia sengaja. Sama dengan kesalahannya ahlul bid'a atau orang yang benci terhadap sunnah. Tidak mungkin. Jadi yang pertama adalah tergelincir. Yang seperti ini <tuh> dikatakan oleh beliau <tuh> Al-Barbahari rahmatullah ta'ala. Fala yuktada fiza latihit tidak boleh diikuti kesalahannya. Bahkan kita jelaskan kesalahannya kepada umat, tapi nama baik orangnya tetap dijaga kehormatannya. Karena tujuan kita apa? Menjauhkan umat dari kesalahannya, tapi tetap menghargai orangnya karena dia adalah masih ahlu sunnah. Kalau tidak seperti itu, tidak ada satu pun ulama yang selamat, apalagi kita. Ulama rata-rata yang kita kenal disebutkan kesalahan-kesalahan mereka rata-rata yang mensyarah kitab-kitab hadis yang kutubusita sitah Bukhari, Muslim, Abu Daud Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah itu banyak yang terpengaruh dalam masalah asma wa Sebut saja Ibnu Hajar al-Asqalani, Al-Iraqi, An-Nawawi Al banyak kalau kita tidak maafkan kesalahan hanya kita lihat dia berpuasa apalagi ini masalah akidah suka kita syafi'i, asy'ari ya bukan Ahlussunnah. <tuh> Tapi apakah begitu? Ternyata tidak. Pernyataan-pernyataan mereka, pembelaan terhadap sunnah, pengagungan terhadap manhaj salaf, ukiilan-ukilan ucapan para salafus sahieh yang mereka lakukan, ini lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa mereka adalah pencinta sunnah, cuma tergelincir karena terpengaruh dengan kondisi di zaman mereka yang pada waktu itu memang yang tersebar adalah aqidah syariah. Ibnu Taimiyah, Ibnu ibn Kaidyim, yang disebut-sebut sebagian dari para ulama terpengaruh dalam masalah fanaunar. Bahawa neraka itu akan tidak kekal. Alakulihal ada perselisihan dalam masalah ini. Bisa habis mereka. Padahal ibu Tiri, ibu Faim, siapa yang seperti mereka dalam memberikan faedah kepada umat setelah Allah dan Rasulnya dan para ulama salam. Bagaimana mereka membela akidah salam, menjelaskan asma wasifat, faedah-faedah yang kita buktikan ketika membaca buku-buku mereka luar biasa. Kalau kita praktekkan kaedah tadi, selesai sudah mereka, ulama-ulama tersebut. Inilah sebabnya muncul keyakinan haddadiyah yang mereka anggap setiap berorang yang berbuat bid'ah maka dia adalah pelaku bid'ah <coughs> sehingga mereka membakar buku-buku para ulama tersebut <coughs> Itu yang pertama, yang kedua wa ammal akhar", yang kedua Yang wa ammal akhir <coughs> farajulun anadal orang yang sengaja menentang kebenaran wa khala faman kana qablahu minal muttaqin menyelisih orang-orang yang bertakwa salafus saleh sebelumnya inilah yang beliau katakan fahuwa dholun mudhil sesat dan menyesatkan syaitonun maridun fi fihadil ummah syaiton yang durhaka di umat ini kata syekh ini adalah orang yang menentang kebenaran karena asalnya tidak suka sunnah membenci sunnah, menentang sunnah ada memang yang seperti itu ini yang disifati syaiton yang durhaka sesat dan menyesatkan wajib ditahir kesalahannya sekaligus orangnya kalau perlu tapi kenyataan yang ada apa ya oleh waktu setiap orang yang berbuat salah meskipun ahlusunnah dikatakan dolun mudil sesat dan menyesatkan oleh oleh waktu bila makanya yang saya anggap dari dulu mereka ini tidak paham dalam menyikapi perbedaan pendapat atau membedakan antara kesalahannya ahlusunnah dan selain ahlusunnah oleh karena itu yang terjadi sebagai bukti ya di antara mereka sudah pecah berapa? Setiap orang yang mendapat, saling tahdir. Satu perguruan, sama-sama belajar, berteman. Ulang, tidak akur di Indonesia. Saling mentahdir, saling mengatakan bohong, saling mengatakan pendusta, maki-maki. Saling menganggap keluar dari sunnah, dan seterusnya. Bukan cuma permasalahan iya utolos. Sama-sama mereka tidak mengambil dari iya Tapi saling mentahdir sampai saat ini. Meskipun ayyul ekhwatubillah, ini juga perlu poin penting yang kita tekankan. ya, Ketika kita mendudukan permasalahan mengambil bantuan dari Yahuturath bahwa para ulama juga membolehkannya tidak boleh kita mentahdir apa ini sembarang orang hanya sekedar dia bermuamalah dan Yahuturath ini tidak mengandung konsekuensi seperti yang mereka katakan semua yang bela Yahuturath berarti mengambil bantuan dari Yahuturath kedustaannya ta wallahi seperti yang saya katakan tadi waktu kita membahas asma was sifat senantuk ide itu diterapkan berdasarkan apa yang mereka inginkan yang mereka nilai semua musuh mereka berarti ngambil dari Yauturnos, seperti yang mengisi dari Radio, Radio Rojak dan seterusnya. Padahal, ya, saya pribadi, ustadz-ustadz yang di Jember, Imam Syafi'i itu tidak ada yang mengambil bantuan dari Yauturnos. Kalau kita mau mengambil, itu universitas Imam Syafi'i Jember itu menjadi universitas yang sangat besar. Kita akan didirikan di tengah-tengah kota yang besar di Jogja atau di Solo atau di Jakarta. Kenapa kita bisa mengambil di Jember? Karena tidak ada dana. Dan dia tidak mau terikat dengan dana dari Yasin-Yasin yang kita anggap bermasalah atau khawatir memencah belah di kalangan Ikhwan Salafin di Indonesia. Tentu ini perbedaan pendapat. Tapi mayoritas dari para ustadz yang saya ketahui waktu itu, ya, ustadz Arifin Badri, ustadz Ali Misri, ustadz Muhammad Nur Ehsan, kemudian ustadz Anas, Abdul Zain, termasuk saya juga, kita semua menetapkan lebih baik tidak mengambil bantuan. Lebih baik tidak mengambil bantuan. Karena kita mengetahui ini... Ternyata menyembulkan banyak masalah. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak ikut sama kita. Kalau tidak ikut harus ikut. Selama tidak ikut berarti musuh. Jadi prinsipnya malam yakun ma'anafu alainah. Siapa yang tidak mau bersama kami berarti musuh kami. Tidak ada tawar menawar. <tuh> itu keadaannya. <tuh> Jadi kalau tidak mengambil pun tapi terkesan dekat, ya dianggap mengambil. Sama. <tuh> Ini yang terjadi. Jadi Permasalahan yang paling penting pada diri ikhwan-ikhwan kita tersebut adalah kesalahan dalam bersikap yang setelah kita buktikan ternyata ini bukan bersumber dari guru-guru tempat mereka belajar atau mayoritas guru-guru tersebut tidak mengajarkan demikian. Adapun sebagian dari para syekh yang mereka jadikan sumber pertanyaan itu mereka giring dengan pertanyaan yang sesuai dengan tuduhan mereka ya otomatis syekhnya akan menghukumnya seperti itu. Bagaimana kalau antum ditanya bagaimana kalau ada yayasan yang di situ adalah orang-orang sururi yang mereka itu begini begini begini tentu sihnya akan mengatakan itu adalah yayasan hizbi otomatis <tuh> tapi coba bertanya kepada masya-masya yang, yang dikenal yang mengenal kita yang mengenal yang mengenal dakwah dakwah kita tentu mereka akan beda penilaiannya ala aku lihat ini situasi yang terjadi dan situasi ini kita ketahui sempat membaik <tuh> Setelah kedatangan beberapa masyarakat dari Yaman. Seperti, seperti Syekh Abdul al yang kita ketahui banyak. Berusaha meluruskan atau mendamaikan. Meskipun di antara mereka. Kita pun kena imbasnya. Kita kena imbasnya juga ikut-ikut agak lunak sedikit. Tapi kenapa entah akhir-akhir ini, belakangan ini. Penyakit lama itu kumat kembali. Ya yani, mulai mencari sebab-sebab untuk mentahdir. Saya dapat SMS dari yang ada di suh, apa di Kalimantan. Katanya sudah ada pernyataan resmi dari beberapa ikwan di sana untuk semua mereka-mereka wajib untuk mentaati rojat dan menjauhi rojat. Itu sudah pernyataan resmi kayak katanya dari Ustadz Saiful Bahri yang ada di Sumsel. Oh yang share, Mas Agung. Itu pernyataan resmi katanya harus dijauhi, harus ditinggalkan, tidak boleh lagi ada di rumah ikwan-ikwan dan yang lainnya. Atau diketahui ini penyakit yang <tuh> ee <keksek comprenden> <tuh kek Million> Keburukannya sangat jelas dan jelas-jelas bertentangan dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah menilai atau dalam masalah al wala wal barokh. <tuh> Maka yang paling penting untuk kita hadapi, ya jadi situasinya adalah seperti itu. Sekarang semakin parah. Dulu ustadz-ustadz yang kita harapkan, ya, saya karena saya termasuk, alhamdulillah beberapa iqwan itu ada yang berusaha selalu mendekati. Saya pribadi pernah bertemu dengan beberapa iqwan dari Yaman. Pasti kurang lebih, belum ada setengah tahun Kurang lebih di, di Bekasi Ada sekitar 6 atau 7 orang Termasuk Ustaz Ali Basuki yang dari Madinah Meningat mereka juga sempat dulu Kemudian Ustaz Abdul Bar Jafar Soleh Dan beberapa yang lainnya Kita ketemu Sikap mereka baik Sikap mereka baik Cuman yang mereka tidak berani bersikap Terang-terangan Karena ya juga mereka langsung memikirkan Keadaan mereka sendiri sudah sempat pertemuan pertama mengadakan pertemuan kedua tiba-tiba Tulkornaai -tiba menyatakan pernyataan mentah dari akhirnya kacau semua. Dan saya pikir mereka harus seperti itu. Sesuai dengan kaidah mereka bahwasanya siapa yang paling keras tahdirannya berarti paling tinggi ilmunya. Beda dengan kita. Siapa yang paling keras berarti paling bodoh kalau menurut kita kan? Kalau mereka tidak, mereka yang paling keras tahdirannya adalah yang paling tinggi ilmunya. Alakulihal ini suasana terakhir. Kita berharap ada perubahan. Di antara mereka ada orang-orang yang mengendaki kebaikan dan melihat masalah ini masalah yang tidak mereka ridoi sesuai dengan yang mereka pelajari. Saya kasih contoh. Saudara iparnya Abu Hazim. Asas Udintoy. Ya. Asas yang menikah sama adiknya. itu Sekarang tinggal di Karawang. Itu dia paling benci dengan suasana teman-teman dari Yaman. Padahal dia dari Yaman juga. Dia pun pergi dia ingat dia dia ikut-ikutan sehingga dia pun ditahdir. Dan dia mengatakan, "Alhamdulillah, saya ditahdir lebih senang karena selamat dari memikirkan tentang keterikatan dengan mereka." Padahal dia itu menikah dengan adiknya Abu Hazim. Termasuk yang keras-keras, termasuk yang kelompoknya Ustaz Muhammad Umar, saya juga mentahdir dengan keras beliau ini. Tapi dia malah lebih senang. Kalau dulu kajian-kajian dia takut-takut, sekarang dia sudah terang-terangan. Malah lebih banyak yang bisa mengambil faedah dari beliau dan dari istri beliau yang juga penghafal Quran, <tuh> kalau nggak salah seperti itu. Alangkah hal ini yang terjadi. Jadi situasinya sekarang seperti itu keadaannya. Maka dalam menyikapi mereka, ya saya secara pribadi yang saya dengar juga dengar dari Ustaz Abu Hamam yang menyampaikan kemarin, Abu Hamam tidak pernah melarang untuk haji kepada mereka secara asal. Kita pun juga begitu karena kaidah alusunda wal jamaah. Setiap alusunda kita mengambil ilmu dari mereka. Tetapi, ini bisa menimbulkan masalah kalau yang kita suruh hadir itu adalah di antara mereka-mereka yang selalu membicarakan di setiap majelis mengenai tahadiran. Sehingga yang baru ngaji, baru kenal agama, mungkin belum bisa membaca Al-Quran dengan tajud yang benar, tapi masalah tahadir mereka sudah kuasai dalam tanda kutip. <tuh> ini yang terjadi, makanya untuk saat-saat tertentu ya, kita akan katakan kalau ustaz tersebut perlu dilihat. Hukum asalnya mereka sunnah kita boleh hadir. Tetapi karena khawatir timbul fitnah, kita akan berpikir kembali. Kita lihat ustaznya. Kalau ustaz yang diam cenderung banyak mengajarkan ilmu, dia mengadakan daurah, kita hadir keambil manfaat dari dia. Tapi kalau ustaz yang banyak Bicarakan fitnah, tersebar kebiasaan yang membahas masalah fitnah, maka ustaz seperti ini kita tinggalkan bukan karena kita tidak atau kita menganggap dia bukan sunnah tapi karena kita dalam rangka menghindari keburukan yang lebih besar dan dalam rangka menciptakan sesuatu yang lebih menyatukan di antara salafiyin. Ayo alaihatu fiddin a'zakumullah, tentu saja kita sudah berusaha bertemu dengan mereka-mereka. Abu Hamam juga pernah melakukannya, saya juga pernah berkali-kali setiap saya berusaha datang ya. Kalau saya mengetahui ada mereka seperti Ustaz di sini ada Ustaz Adif Hakim Tajin dia berhalangan tidak bisa, ya. Kita mau bilang apa? Di Palembang pernah ada Ustad Bukhari, kita dan saya juga datangi dengan saya izin saya datang. Saya cuma tanya apa dalilnya, apa bukunya saya minta, ternyata tidak ada. Dalilnya adalah dalil umum. Wa ta'asyimu bihabdillahi jami' an Berpegang teguhlah dengan tali Allah dan jangan bercerai bercelai. Subhanallah. Ini maksudnya dalil apa ini? Dalilnya perbuatan sikap beliau adalah itu. Jadi kehadiran dari teman-temannya yang ada di Jawa itu tidak ada, tidak mengetahui dia dalil ini. <tuh> Kemudian Ustaz Abdul Rahman Lombok juga saya pernah datangi Waktu saya ngisi di Sumbawa Datang ke tempatnya dan saya tanyakan dalilnya Bahkan saya tanyakan Kaida asalnya dari kitab apa tidak, tidak menunjukkan Dan itu direkam sama beberapa ikhwan di sana. Dua kali saya, saya kebalik ke, ke papan Jauh hari sebelumnya Saya suruh ikhwan untuk menghubungi Ustaz Askari supaya saya bisa ketemu Jangan pakai perantara, datang langsung Dan ikhwan panitia ini melaksanakannya Habis pengajian langsung datang Ustaz, sekitar dua pekan lagi, Ustaz, mau datang, mau ketemu sama antum. Karena teman saya dulu di Ipondok. Ternyata alasannya tidak bisa. Macam-macam alasannya tidak bisa. Dan begitu selalu keadaan mereka. Jadi, kita kebingungan. Kita mau tahu kesalahan kita, kalau memang kita salah, tapi tidak ada kesempatan dari mereka. Kita tanyakan dalilnya juga mereka tidak sebutkan dalil. Terus kita katakan ini dari mana? Makanya saya katakan ini diambil dari padang pasir mungkin ketika mereka jalan-jalan. pemahaman tersebut. Yang jelas itu bukan dari para masyarakat mereka. Ajaran-ajaran seperti ini karena buktinya apa? Guru dari para masyarakat mereka kita ketemui tidak begitu pemahamannya Harusnya kalau murid kan dari guru, diwariskan dari guru-gurunya. Nah sekarang guru-gurunya kita mesti temui, kita belajar sama mereka. Ternyata tidak begitu pemahamannya berarti diambil dari mana? Makanya mestinya diambil dari, entah dari gua atau dari sumur tua di tengah padang pasir, ataupun tempat yang lain. Alakulih hal ini kesimpulan keadaan yang ada saat ini. kayak Di Jawa, di mana-mana, mereka akan... Selalu mengatasnamakan Iyaw Padahal sekarang yang tidak mengambil pun ditahdir Di antara mereka tidak saling mengambil Juga ditahdir Jadi kesimpulannya Ada semacam Fenomena Terkesan dari mereka itu Bahwa Segala sesuatu Yang dianggap berbeda pendapat Apalagi dikait-kaitkan dengan manhaj Maka mereka akan bersikap keras tidak peduli itu beda pendapat atau tidak. Yang jelas itu adalah dianggap tidak sama di tahdin. Waktu saya berceramah di Radir Roja ketika membantah mereka. Saya sebutkan satu contoh. Yang dekat dengan mereka supaya mereka paham. Yaitu Syekh Mubil Rahimahullah Tar. Anda ketahui Syekh Mubil itu dalam satu masa tertentu. Pernah melakukan satu penyimpangan. Dalam manhaj yang disepakati oleh semua anusunah bahwa itu menyimpang. Itu apa? Menjelek-jelekan pemerintah Arab Saudi. Jadi kabar beliau kan dulu sampai ditangkap, disebutkan terlibat dengan Juhaimani yang memperontak di Arab Saudi. Ternyata ya jelas tidak terbukti ya. Tapi karena kerasnya, ya beliau waktu awal-awal pulang dari Saudi itu kalau menyebutkan raja-raja Fat yang gelarnya Khadimul Haramain, pelayan dua tanah suci, beliau katakan sebagai hadim penghancur dua tanah suci. Keras doya raja Fat. Saya pernah dapat dari Syekh Sunnah di Madinah, Syaikh Abdul Atik Al Maturfi, kata beliau bahwasanya terkesan dari ucapan sebagian ucapan Syekh Mubil seperti mengkafirkan pemerintah Arab Saudi. Ini saya pernah ajukan kepada siapa? Abdurrahman Lombok, antum tahu enggak masalah ini? Dia tahu saya Mubil keras tapi kata dia saya tidak tahu kalau Syekh mengkafirkan. Ala kulli hal, daripada kita terima bahwa Syekh cuma keras tidak mengkafirkan. Saya tanya, ini menyimpang dari mana manakahul surah atau tidak? Diam. Ada pendapat Perbedaan pendapat dari para ulama ahlu sunnah saat ini Bahawa negara Islam yang terbaik adalah negara Arab Saudi Tidak ada Kenapa Syengwab belum mencelangit? Menghina Raja Fahad Yang kalau kita mau ambil pendapatnya sebagai ulama Ini perbuatan siapa ini yang melakukannya? Yang melakukan ini adalah orang-orang Harugihin Obakan Basir CS Yang melakukan seperti ini Tidak ada hilang di kalangan para ulama Bahwa itu menyimpang dari manhaj. Tapi coba dengar para ulama di zaman tersebut Sebelum Syengwab bertobat Terlalu, Beliau nantinya bertobat ya Karena nasihat dari Syekh Bin Bas Rahimahullah Ta'ala Dengan taufik dari Allah Sebelum beliau bertobat, apakah ada yang mengatakan Syekh Mubil itu khawarij Atau suruh ini? Tidak ada Yang anda bilang kepada beberapa Di antara mereka termasuk Abdul Rahman Lombok ini saya katakan Seandainya para ulama itu Seperti antum yang dari Yaman saya begitu, Maka Syekh Mubil sudah lama Menjadi Ahlul bidah. Karena apa? Beliau melakukan Kesalahan yang tidak ada perselisihan Bahawa itu menyimpang dari sunnah Sementara, masalah iaw turus yang jelas-jelas berbedaannya kuat, mereka sudah hukumi. Apalagi kalau yang disepakati. <tuh> Tapi anehnya mereka tidak ada yang mau melihat kenyataan ini. Saya contohkan begini, karena gurunya sendiri terjadi dan mereka mengakui. Para Al ulama alusuna tidak ada yang mencap mengucapkan seperti itu. Kenapa? Karena dipertimbangkan asal manhaj, beliau yang cinta kepada sunnah, membela sahabat, dianggap itu adalah ketergelinciran. Tapi yang jadi syahid, Bagaimana lembutnya para ulama di zaman tersebut terhadap kesalahan yang besar yang dilakukan oleh seorang dai sunnah yang harusnya dia paham tentang masalah ini akhirnya alhamdulillah beliau bertobat kembali membela Arab Saudi memuji Arab Saudi dan memang sifat beliau adalah mudah menerima kebenaran walanuzzaki allahuhi ahadan walhasil ini merupakan contoh dari sikap mereka yang sebenarnya kalau kita mau telusuri banyak keanehannya. Bertentangan dengan guru mereka sendiri, dengan para ulama sendiri. Makanya ini adalah satu hal yang yang menjadikan kita lebih yani banyak bersyukur kepada Allah dan lebih ingat bahawa ternyata apa yang diterangkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim waktu menukil ucapan salah seorang ulama salaf ma'amar Allah ta'ala bi'amrin illa walishyatani fihi nazgatan imma ila tafritin wa tafsirin wa imma ila guluin wa mujawazatin wa la yubali bi'ayyihima dhofirah Setiap Allah memerintahkan satu perintah kepada manusia, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Berlebih-lebihan dan melampai batas, ima taksir, ya kurang dan malas melakukannya, atau berlebih-lebihan dan melampai batas dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja dari dua cara tersebut yang berhasil. Setiap perintah mesti godaan syaitan dua, berlebih-lebihan melampai batas. <tuh> Contohnya Setelah kita mengenal sunnah, kita mengenal akhidat al wala wal-barak. Mencintai orang-orang yang cinta sunnah, membenci orang-orang yang menyimpang. Sesuai dengan kadar kebencian. Siapa Syaitan ada manusia. Ada yang dijadikan terlalu loyal sampai kepada ahlul bid'ah. Timpunlah orang-orang sururi yang ada mereka ini. Sifat-sifat demikian di Indonesia. Sifat-sifat ini ada di Indonesia. Kayak orang-orang wahda islami dan yang sejenis mereka. Itu sangat lunak ketika bersikap dengan ahlul bid'ah. Kerjasama, sama-sama. Uh, di sedih hati majelis dan seterusnya. <coughs> kurang atau tidak uh, apa? kurang dalam menunaikan perintah Allah ini. Ada yang berlebih-lebihan. Sampai semua orang dit hadir meskipun teman sendiri. Memang <coughs> benar. Ketika membicarakan masalah amar ma'ruf nahi munkar juga seperti itu, ada orang yang kurang, ada yang berlebih-lebihan. Jadi di sini Sikap mereka kita golongkan sebagai sikap berlebihan, berlebi makanya kita bersyukur kepada Allah <coughs> kita bertemu dengan para ustaz yang alhamdulillah bisa membimbing <coughs> dalam sikap yang <coughs> insyaallah di tengah-tengah dan kata para ulama wa khairul umuri ausatuha sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Cuma yang jelas yang antum perhatikan dari keadaan yang ada di, yang terjadi saat ini pelajaran penting Bahawa selama kita menapaki jalan sunnah Selama itu pula masih ada seleksi Siapa yang menjadi ahlu sunnah Sesungguhnya siapa yang tidak Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Selalu belajar ilmu Ingat ilmu itu adalah tali Allah Yang akan menjaga kita dengan izin Allah Ada masalah kita bertanya Jangan langsung bersikap Kembalikan dulu kepada ustaz yang akan bisa membaca Atau mencari jawaban dari masalah tersebut Kalau kita memang Tidak tahu jangan berbicara Jangan ikut meramaikan Karena ini fitnah lebih bagus Kita diam Daripada kita berbicara meskipun mungkin Yang kita bicarakan tidak salah kelihatan Makanya Ini ikhwan yang kita ambil ayo Dengan sebab fitnah ini Untuk ketahui banyak ikhwan-ikhwan yang menjadi futur <coughs> Yang tadinya kita ketahui Semangat Kemudian berubah Dan Menjadi sebab Majlis-majlis sebagian majlis-majlis Dari mereka majlis-majlis yang dijauhkan dari ilmu karena yang dibahas adalah cuma masalah fitnah masalah fitnah dan masalah fitnah <tuh> itu keadaannya saya kasih contoh di tempat kami di Sulawesi di Kendari saya punya saudara alhamdulillah dia ikut kajian sunnah dari dulunya dia karena pemahaman syiah terus dia dapat hidayah dari seorang mungkin dululahs kerjihat <tuh> intinya dia sempat mau minta tolong sama saya setelah dia kenal sunnah ya masih sepupu keluarga dekat juga Minta tolong untuk dibantu ke Saudi Saya sudah berusaha membantu, tiba-tiba dia menghilang Ternyata dia sudah dekat sama orang-orang Laskar jihad dan membenci saya Sehingga cerita dia sudah pulang dari Yaman Belajar juga, saya pulang dari Madinah, pernah ketemu Saya salaman sama dia Setelah selesai salaman, berpisah dia Sampai sama seorang teman, dia menyesal bersalaman Sama saya ya. Sehingga cerita, tiba-tiba dia berubah Luh, Kok berubah? Padahal dia termasuk Yang mem memihak ke grupnya Abu Hazim Dia berubah Senang ada apa ini kok ketemu saya sudah senyum kemarin menyesal sama saya masih keluar kan ya? senyum datang ke rumah begini begini saya pun juga karena saya punya buku saya kasih saya masih punya gamis jubah karena dia juga saya kasih dan seterusnya karena saudara dan saya senang karena dia menjadi dai kepada sunnah singkat cerita apa yang terjadi ternyata dia secara pribadi mendapati ya teman-temannya yang Pemahamannya sama dengan dia Ada juga ustaz disana yang nge-blog ke Luqman Mbak AbduJS ya <tuh> Itu dia mendapati Temannya yang da'i ini Itu suka berbohong Dalam tahdirannya Tanpa ada masukan dari kita kita Ya sudah kita anggap beda sama kita eh, Mereka sendiri bermasalah Duduk lagi kemudian berdamai pecah lagi Langsung dia menyimpulkan Berarti teman saya ini atau Temannya yang tadi sama-sama dengan dia ini Mentahdir saya misalnya itu Banyak kebohongannya Langsung dia revisi semua apa yang dia dengar dari dia apa dia cross check semua yang dia dengar dari orang ini mayoritas adalah kebohongan. Setelah itu dia berlepas diri dan semua berita darinya langsung ditolak, dianggap tidak ada artinya. Makanya berita tentang saya semua ditolak dicoret. Akhirnya setelah itu dia datang dan baik kembali. Nah ini kalau kita dapati ada orang yang insya seperti ini, insya Allah dia akan berubah. Contohnya seperti lihat ada ikhwan yang dari ya dari Yaman Ust. Mustafa yang dari Muton, yang sekarang ada di Tegak Ketika dia datang di disana Dari di dia berceramah, Berkumpul semua ikhwan-ikhwan yang musuh kita Ternyata dia membantai mereka semua Dikatakan semua Mereka manajah seperti penjual obat Penjual obat itu kalau datang Banyak bicara tapi <coughs> Yang disampaikan ternyata Tidak ada nilainya, cuman promosi Pintar, kalau tahu kan penjual obat itu <coughs> ya? Yang di pasar-pasar itu Woyah dikatakan seperti itu <coughs> Manajah seperti penjual obat, pokoknya dibantai mereka semua Dan mereka kaget karena mereka tidak siap Dikira mendukung ternyata tidak mendukung mereka. Jadi orang-orang yang isu di antara mereka ada. cuman mereka ini sayangnya tertutup. Dan sengaja mereka tutupi. Mereka itu saat ini kalau mengakui kesalahan. Itu artinya meruntuhkan semua yang mereka bangun bertahun-tahun. Makanya mereka ya akan menutupi. Kalau sudah mulai kelihatan baik harus ada lagi yang munculkan isu baru. Supaya semua kembali lagi kepada kepada penyakit lama yang tersembunyi. <tuh> Itu keadaannya, makanya ini akan terus muncul ya Kita berharap, tentu saja ini Secara yang sudah terjadi ya, seperti itu Tenggelam saat muncul lagi Makanya kita berhati-hati, ya kita berharap mereka semua Kembali ke jalan Allah, sebagaimana kita juga kembali Memperbaiki diri, tapi Pada kenyataannya Dari tahun ke tahun yang terjadi adalah Adalah seperti itu Makanya ayyul ekhwatufidin azabumullah Sekali lagi ya Antum bisa menilai Dan bisa membedakan ceramah dari para ustad-ustad kita yang alhamdulillah tidak ekstrem seperti itu. Hampir dari isi kajian, seperti yang ana sampaikan, tidak pernah nyinggung-nyinggung orang sama sekali. Mereka-mereka, mereka, tidak pernah kita bicarakan. Kecuali kalau ditanya secara khusus seperti di forum ini karena ada perlu, kita sampaikan. Itu pun kita tetap ingatkan bahwa mereka adalah saudara kita sesama ahli sunnah. Itu yang kita tekankan. Sehingga tidak bisa kita katakan mereka seperti ahlul bid'ah, atau surya, atau... Kita pastikan mereka adalah orang-orang yang keluar dari lingkup sunnah, jelas tidak. <tuh> Tapi kita katakan untuk pemahaman ini khusus, tidak kita kenal, disampaikan oleh para ulama ahlu sunnah. Makanya, sebagai penutup mungkin karena juga ini pembicaraan yang tidak teratur, <tuh> yang pesan saya juga untuk diri saya sendiri utamanya dan kepada antum sekalian, ya, keberadaan majelis ilmu di ma'ad tahkimus sunnah dengan para ustadz, yang semoga Allah menjaga kita semua dalam kebaikan, ya. Ini adalah satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa. <tuh> Alhamdulillah. Kalau dikatakan atau ada yang mentahfir, silahkan lihat apakah pernah ada yang diajarkan pemahaman bid'ah atau buku bid'ah atau manhaj bid'ah di dalamnya? Bisa dibuktikan. Maka ini nikmat yang luar biasa. Dengan cara seperti ini justru kita akan dapatkan banyak faedah manfaat pengetahuan untuk mendekatkan diri kepada Allah karena kita semua akan mati bertanggung terhadap amal-amal perbuatan kita. Artinya, kesempatan kita untuk menimba ilmu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Masalah-masalah seperti ini, terkadang kita butuh bertanya. Ya, kita bertanya kepada ustaz, kepada yang ahli agar bisa memberikan jawaban kepada kita. Tidak perlu semua harus bereaksi atau bersikap dan menghadapi kebodohan-kebodohan mereka itu. Jadi kita tetap berusaha seperti kaidah dasar tadi, memadamkan fitnah dengan takwa, Semakin banyak belajar, memperbaiki iman, memperbaiki ma'rifatullah, memperbaiki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang akan menjadi sebab kita selamat ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada, pada hari kiamat nanti. Maka inilah kurang lebih ayat khutbah yang ingin saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi antum. Tentu saja banyak hal-hal yang perlu diperinci tapi saya pikir tidak perlu diperinci karena bukan merupakan ilmu ya. Kata para ulama ini termasuk ilmun la yanfa wa la Ilmu yang kalau diketahui pun juga tidak bermanfaat, kalau tidak diketahui juga tidak merugikan. Jadi ya mending enggak usah disampaikan begitu ya. Cukup kita mengetahui yang baik-baik saja mending antum belajar tentang bagaimana ta'adud. Itu lebih bermanfaat karena bisa menjadi tersebarnya umat begitu ya.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 <SILENCIO> ya insya Allah uh, Masa dia bergurau Masa dia bergurau Kalau saya masih hati Itu kembali kepada asalnya adalah Kebaikan maka kita jadikan Hal yang baik bukan Menimbulkan fitnah yang berikutnya Seperti yang dulu tadi Kalau memang ini asalnya Untuk kita masing-masing itu tadi Jadi kalau memang Tidak perlu kita berbicara Maka kembali kepada itu adalah untuk kita bukan untuk disampaikan kepada yang lain. Kalau penyampaian itu justru akan menimbulkan masalah. Maka ahli sunnah adalah tentang mengaji bahawa kita berupaya dan mencintai tumbuhnya ashalat, tubuhnya halal yang dicintai oleh Allah Taala buat anak dan jangan sampai menjadi sebab timbulnya halal yang ditentang oleh Allah Taala. Dan sekaligus uh, sore ini saya mohon uh, permintaan kembali ke Jakarta dan sekali lagi mudah-mudahan kehadiran beliau dan ilmu yang disampaikan bisa kita ambil dan kita simpan dengan bagus oleh kita terus kita upayakan untuk menguakan hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Terima kasih sahaja. Saya atas kehadiran anda sekalian dan saya sekali lagi assalamualaikum wabarakatuh.